dan mencari gantimu Sekian lamanya Konser malam ini telah melalui berbagai proses Ibarat perhiasan yang ditempa dengan suhu panas yang menghasilkan perhiasan indah Aku pun demikian setelah mengikuti audisi yang cukup ketat Aku diuji di konser dangdut Akademi Indonesia Bagiku saingan sekaligus mentor adalah Bang Subro. Beliau memiliki kualitas suara yang sangat bagus. Karena itu, ia selalu di posisi polling SMS tertinggi. Aku yakin aku bisa memiliki kualitas untuk bertahan di sini dan melanjutkan perjuanganku. Doakan aku ya! Je maar in me, je lembu, zeer aarders, geheim, zeer een mysterie. Berima Van die die van die se